ciri manusia murah hati Harus diperhatikan dengan seksama Karena bukan orang murah senyum yang murah hati Bukan juga yang murah sapa yang murah hati Orang murah hati Mungkin wajahnya tak menyenangkan Tapi tindakannya tak terbantahkan Orang murah hati Akan gelisah kalau ia berhenti dan tak menolong orang di sekitarnya Orang murah hati selalu bertanya siapa yang membutuhkan kehadirannya Tak pernah menghitung yang dikeluarkannya Mereka punya harapan dan kekuatan mendapatkan energi justru dengan berbagi Dan orang murah hati bangga dengan apa yang dikerjakan Dan punya kegairahan diri yang luar biasa Daya hidupnya Untuk bertahan Begitu hebatnya Karena kekuatan sudah ditemukan Ketika ia Bermurah hati pada sesamanya Betapa luar biasanya Orang-orang yang murah hati Kita harus belajar Menjadi sama Mempunyai gairah Untuk menjadi orang yang murah hati Terus rela berbagi Hanya dengan demikian Kita mengerti Nilai hidup yang sesungguhnya Kepuasan hidup ini Bukan berapa yang kita punyai Tapi berapa yang kita bagi Yang bisa membahagiakan Sesama di sekitar kita Orang murah hati Itulah orang yang berani berkorban Abai diri Bukan merusak diri Memperhatikan sesama Tak pernah melupakan mereka Orang murah hati Sejatinya Mereka telah membuat diri mereka diingat Dimana saja, kapan saja Karena pengorbanan yang mereka kerjakan Semoga kita ada dalam deretnya Bersama saya, Bigman Sirai.